Selamat siang Pak Osman Siang Komentar Anda Pak Iya benar sekali ya infrastruktur kita lihat sendiri deh、e, Sebenarnya Singapura apa sih k e u n g g u l a n dia Membelanja kan dan keteraturan aja bisa sekian juta Kita itu k a y a dengan alam tapi lemah di otak gitu ya、e, Infrastruktur memang jadi masalah Kita orang-orang yang tiap hari berkutas di Jakarta a j akan mengeluh ya ウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアうエアウエアウエアウ l アウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエアウエア terima kasih baik, terima kasih Pak Osman Bapak Bobby, selamat siang ya, selamat siang、mm -hmm. ya,、uh, sebetulnya kunci utamanya adalah gerbang masuk Indonesia, yaitu airport jadi kalau Soekarno-Hatta bandara-bandara yang lain internasional di Indonesia itu punya sistem yang rapi dari, dari airport ke city itu gampang、uh, transportasinya dengan bus damri pun tapi nyaman dan comfort taksi juga yang legal banyak disitu yang artinya bukan taksi argoliar atau a r g o kuda kemudian apalagi kalau dibenahi nanti mungkin sistem transportasi ada、uh, subway atau mungkin MRT dari、uh, airport ke city dan juga menterinya juga betul-betul berpindah dengan baik menyusun strategi bisnis karena yang, yang dipentingkan disini kan sense of professionalism dalam bisnis p a r i w i s a t a gitu ya bukan cuma sekedar、uh, wacan atau ngomong aja gitu jadi Singapura itu punya tur-turnya yang betul-betul nah survei secara baik, nah itu tolong dilakukan di Indonesia. kita punya kita punya yang luar biasa di, di dunia manapun nggak ada yang punya di Indonesia ini. kita punya provinsi yang sangat besar dan semuanya sangat hebat sekali、uh, untuk sebagai sumber pariwisata dan devisa. terima kasih. baik, terima kasih. Pak Hadi, komentar anda, Pak.、Uh, begini, Mbak. sebetulnya negara itu kan seperti perusahaan ya. kalau perusahaan itu berkompetisi dengan perusahaan lain, negara pun sebetulnya kita punya kompetitor negara lain. ジャリバタンドンとポルトンとイタマーメイクルガランダーイタイミスブトネクカヤンアラミニキタマナンディパンディンカバニアカンガ a ンジュマファンローランヤアトエスティエムヤジャリカタカンパラスカリジャリアテあニアギタースギアスカタギアンパー n ィンアンタラレンギタースギア fundamental bangsa Indonesia, sebetulnya kekayaan alam udah bagus, tinggal dibenain infrastruktur jalan mulai dari p e m a s u k ke t a n d a r a dan seterusnya dan seterusnya kita cari keunggulan apa gitu yang bisa dijual dari bangsa ini. Jadi kalau kita lihat selama ini yang duduk-duduk dari pariwisata yang、uh, tidak ada tidak ada pemikiran gitulah. secara berpikir yang profesional, memaketingkan negara itu seperti apa, gitulah. Baik. Jadi saat-saat kita jadi harus menjual produk ke bangsa lain. Kalau、hmm. cuma duduk-duduk hanya menunggu keajaiban, ya、eh, sampai puluhan tahun juga nggak bisa. Baik, terima kasih Pak Hadi. Bapak Bambang, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Komentar Anda, Bapak? Menurut pendapat saya, itu ada hubungannya. Sekarang semua orang itu naik p e s a w a t Kenapa Malaysia bisa meningkat? Karena... ...airport Malaysia menjadi hak bagi Air France sama Malaysia sama KLM. Singapura juga, Bangkok juga, sehingga otomatis orang akan berhenti di sana karena itu ada transis. Kalau lapangan terbang s u p e r n u v a bisa menjadi lapangan t r a n s i t untuk domestik yang baik, nantinya akan lebih banyak orang akan mau ke Surabaya... サラオキタ、マンプレミアプロ、アトディフォルム、パティラソン、ダリアプディラソン、ジャカルタ、エロパ e ィラソン、ジャカルタ、アプロラ s ティラプロ、セイヤポンパン、ジャカン Danau Toba itu, kalau dibanding dengan Danau, danau Sihu yang di China, ya, Danau Sihu nggak ada apa-apanya.、Uh, hanya Danau Doang, tapi di, di sana itu sambil berjubel-jubel, berjibun-jibun. Karena p e r t a m a y a kembali lagi, infrastruktur jalan-jalan menuju ke sana, kemudian di sana itu fasilitas hotel, apa s e g a l a Kalau di Danau Toba kita itu s a s i u n Pak. Kita ke sana saja sampai pedagang-pedagang kaki lima itu. Yang jual-jual itu, Pak Mereka menarik-narik tangan kita Belilah, Pak, belilah, Pak, gitu loh Kita kasihan, karena disana begitu sepi sekarang Tolonglah, mungkin dari pemerintah Bisa care untuk melihat Bagaimana potensi wisata kita itu Sebenarnya kaya sekali Cuma kita enggak,、e, mungkin ya semuanya、e, Jiwa korupsi tidak nasionalis Itu saja, Pak, terima kasih Iya, terima kasih, Pak Joenal Bu Agustin, silakan Selamat siang, Pak Siang, silakan, Bu Saya juga miris Pak kalau melihat、e, begitu banyak potensi tapi tersiasiakan. Masalah yang paling utama mungkin kenyamanan ya. Orang merasa kalau nyaman dan aman itu akan datanglah dari manapun. Kebersihan pun nomor satu. Kadang-kadang kita suka bingung kalau mana-mana ke o WC-nya kotor sekali. Saingnya y zaman dulu itu dibilang WC paling jorok. Tapi sekarang boleh dilihat Pak. Bisa tanya dimana-mana sudah sangat diperhatikan sama pemerintah. Emang itu potensi yang paling baik. keuangan dari mana-mana pun masuk gak usah r e p o t r e p o t n y a kita udah disiapkan dari Tuhan kok tapi n gak g dimanfaatkan dengan baik malahan dipakai korupsi ini, korupsi itu sekian lah Pak i ya, terima kasih Bu Agustin Pak Heri s i l a k a n Iya. bikin jalan aja ya berapa puluh meter mau makan setengah bulan malu kita bayangkan pernah sekali dari Bekasi ke Jakarta aja m 4 jam gimana mau datang turisnya bikin malu itu, terima kasih パイアバサ、インドネシア、チビ a チアナ、ジュガポキ、トゥガンドゥルソブロムニア、フォラン、マナマオポキ、チアナ、エランコト、ヨーロック、スダーマー、チアラシムシビザイエタ、アマン、チアナ、ドポタン、ティガポタン、ヨーロッパ、イマナマナカリン、ヨーロッパ、 bisa kita n gak g bisa, ya kan kita lakukan u e t u e n a h a n lah ya, ya terutama itu lah infrastrukturnya dibagusin, ya uang-uang yang dikorupsi itu dipakai untuk bangun, segala m a c a m itu, itu aja, makasih ya, terima kasih Pak Gilbert Pak Susanto, s i l a k a n siang, s i l a k a n Pak ya, mau m e n a n g i gimana Pak, dari pintu gerbangnya aja, Sukarno harapnya, taksinya aja ada firman semua ya kalau dia, diajak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 あんたら キタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタ g とキタケとキタケとキタケとキタケもキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケとキタケと 私たちは、今、nah, uh, uh,、お客様のお客様がお客様のお客様にお越しいただきました。お客様がお客様にお越しいただきました。 私たちはこれを見つけたらいいです。これを見つけたらいいです。これを見つけたらいいです。 バリ、セケオドクスンパケ、ロ a ボク、ロボク、モト j a m b r e t apa namanya itu tasnya. Jatuh, mau b a t a n y a di rumah s a k i b e r b a n d i n kota Amerika, ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak Hartono. Selamat sore, selamat sore Bu. Ya, silakan, Pak. Kalau saya pikir, ya, di Indonesia s a m a di luar. Kalau kemarin pengalaman saya aja, pesawatnya aja Jakarta-Bali sama Jakarta-Singapura, lebih mulai Jakarta-Singapura, Bu.、Hmm. Jadi, kita orang mendingan pergi ke Singapura, Malaysia, daripada saya ke Bali. tiketnya lebih a e Jakarta-Bali waktu Lebaran、uh -huh. jadi kalau kita lihat di sana juga hotel juga sama saya juga pernah ke Bali b e r a p a kali di sana tahun kemarin di Bali saya lihat turis lokal kurang dihargai gitu. kayak taksinya gitu di Bali kalau pas saya b e r h e n t i i taksi melihat ada turis bule s a y a l a y a n i turis bule lokal kagak dianggap、uh -huh. jadi, kayak di Tanah Lot juga kita ke sana, kayaknya tidak dianggap gitu makanya tolong benahin dah turis tuh, apa, di Bali itu jadi kita orang semenjak f i s k a l y a bebas, mendingan kita ke sini pun m a l a y s i a begitu aja ya gue、yeah, ngorasi oke、okay.